en yang ketiga, ada over evaluation of information. Yang artinya is het? sebuah informasi itu berlebihan. van informatie. tempatnya. wat kasih dua Dat contoh. contoh yang pertama, is Warren Buffet. adalah is de nomor dua di dunia. Ya. Dan saya sering dengar orang beriklan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 en dat ik tau orang doe pagal succes, maka anda datanya, kana poti omlaku a, kana poti omlaku kan b, kana poti omlaku kan c. Kan an dat plum tau outcome nyasa perti appa. Telam kaitu kita kita tarlalu muta, men gelas kan zesuatutengan menari pendang merayang, sangat muta zacha. Kan pa kita mau tau lapiti til, kalo kita su tau akan halini, maka kita herus lapimengeleksi, pende apat kita laki, lapimeng evaluasi laki pende apat orang, apakapinder apa indicata kan diaitu